Halo hai teman-teman, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Sebagai sahabat kamu yang selalu setia menemani kamu Di telinga kamu ya pastinya Setiap saat saya memberikan video kepada kamu Nah di materi-materi kemarin saya sudah banyak sekali memberikan pencerahan buat kamu semua Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ya Mulai dari percintaan, keuangan, bahkan sampai karir ya. Jadi bagi kamu penggemar pagar kehidupan, saya jamin insyaallah dengan izin Tuhan, hidup kamu bisa menjadi lebih baik asalkan syaratnya cuma dua. Mau terus dengar pagar kehidupan dan yang paling penting adalah praktek. Nah, ini dia. Ngomong-ngomong soal praktek, teman-teman, kali ini saya punya satu hal lagi yang penting untuk kamu praktekkan seandainya kamu ingin merubah hidup kamu ke arah yang lebih baik pastinya ya. Nah kali ini kita akan praktek apa mas bro? Kali ini kita akan praktek mengenai bagaimana cara ajaib saya di dalam mencari rezeki, Betul, saya namakan ini ajaib karena cara ini bisa jadi memang terkesan tidak masuk akal Tetapi kalau kamu mau praktek, cara ini ajaibnya bisa mendatangkan rezeki lebih banyak buat kamu Sudah siap? Siap pastinya ya Oke, kita langsung praktek aja Jadi begini teman-teman banyak sekali teman-teman saya di pagar kehidupan bertanya Mas bro, gue lagi susah duit nih Gimana sih caranya kita bisa mendatangkan rejeki Dengan cara yang mudah gitu ya Tapi tidak perlu sampai kita empot-empotan Gak perlu sampai kita ngebanting tulang Gini teman-teman Saya paling bingung jujur Kalau ada orang yang mengatakan Kerja keras itu harus sampai banting tulang Saya bingung, bingung banget loh bingungnya kenapa mas bro saya bingung kenapa tulang yang capek-capek Tuhan ciptain untuk kita berdiri tegak malah kita banting-banting saya gak percaya sama sekali dari kecil bahwa yang namanya pekerjaan itu harus sampai banting tulang harus sampai keringet berdarah-darah itu menurut saya mohon maaf konyol lah tapi kan emang bener gitu mas bro kita diajarin di sekolah kita harus kerja keras untuk dapat banyak duit nah itulah salahnya kita kita punya sistem pendidikan yang salah Sistem pendidikan kita ngajarinnya seolah-olah kalau lu pengen jadi orang kaya, lu harus kerja keras, suka nggak suka, lu harus kerja keras, banting tulang, lu banting-banting. Kalau nggak kerja keras, lu pasti mati, lu pasti gagal. Itu yang diajarkan sekolah sampai kita lulus. Itu yang diajarin sekolah, ya kan? Nah, celakanya semua orang terlanjur percaya dengan filosofi yang diajarkan sekolah kita tersebut. Padahal itu salah besar, teman-teman. Kamu tidak perlu kerja keras banting tulang untuk mendatangkan rezeki, Tidak perlu Nah, terus gimana caranya mas bro? Kalau kita gak perlu banting tulang, terus kita pengen dapat banyak uang Tolong ajarin dong Nah, caranya adalah sederhana Begini Saya, kalau ditanya Misalnya, ada orang nanya gitu Eh, cara lu cari duit gimana sih? Saya akan langsung bilang begini Kamu harus tahu bahwa yang namanya uang Uang itu sama seperti perempuan bagi yang laki-laki dengerin ya, bagi yang laki-laki dengerin, uang sama seperti perempuan. Samanya di mana mas bro? Samanya begini, perempuan kalau semakin dikejar, mereka akan menjauh. Tapi begitu kita nggak kejar, perempuan tiba-tiba datang. Benar apa nggak? Kalau kamu yang sudah pernah pacaran atau mungkin kamu sudah menikah, kamu ngerasa gak sih, ketika kamu membutuhkan perempuan yang tepat di samping kamu Kamu cari gak ketemu-ketemu gitu Tapi begitu kamu udah ikhlas, udah lepas, udah gak mikirin Tiba-tiba malah ketemu perempuan yang tepat buat kamu Kamu ngerasa gak? Ya, dan bagi kamu mungkin yang masih dalam pencarian pacar Kamu kejar-kejar tuh cewek gak dapet Tapi begitu kamu udah lepas, ah udah gue lepasin tuh cewek Tiba-tiba tuh cewek SMS kamu, nelpon kamu Pernah gak mengalami hal seperti itu? Pernah ya? Nah kalau perempuan seperti itu, uang pun seperti itu Uang tuh kalau kamu kejar Kamu justru akan dipermainkan oleh uang Sama seperti perempuan, kalau kamu ngejar perempuan, kamu yang akan dikontrol perempuan Kamu kerja keras banting tulang, itu namanya kamu ngejar uang dan itulah penyebab utama kenapa rezeki kamu mohon maaf gitu-gitu aja Orang yang ngejar uang Uang itu akan semakin menjauh Kalaupun dia dapat uang Uangnya tidak sebanding Dengan apa yang sudah dia lakukan Sekarang saya tanya Bagi kamu yang sering kerja lembur hanya demi uang Saya tanya Kamu ngerasa puas gak sih dengan pendapatan kamu Setelah kamu kerja lembur Bagi kamu yang sekarang mungkin kerja keras Banting tulang berdarah-darah Jujur dari hati yang terdalam saya tanya Kamu puas gak dengan penghasilan kamu saat ini Setelah kamu lembur Dan kerja keras banting tulang Puas gak? Sebagian besar orang akan mengatakan, tidak puas mas bro. Kayaknya gue ngerasa apa yang gue kerjakan tidak sebanding dengan apa yang gue dapat. Betul? Kalau memang itu betul, itulah kesalahan terbesar kamu karena kamu mengejar uang. Karena kamu menyediakan diri untuk dikontrol uang. Itu kesalahan kamu. Nah, terus kalau itu kesalahan gue mas bro, terus cara ngobatinya bagaimana? Cara ngobatinya adalah begini Kalau saya di posisi kamu Saya selalu pertama kali akan mengatakan kepada diri saya sendiri Perkataan begini Saya lebih berharga daripada uang Karena saya lebih berharga daripada uang Saya tidak mau dalam tanda kutip menyembah uang Apalagi sampai mengejar-ngejar uang Yang saya lakukan adalah Dengarkan baik-baik yang saya lakukan adalah memancing uang memancing rejeki itu yang saya lakukan nah, kalau memancing berarti kita kayak ikan dong bro, benar sekarang kamu pikirin, kalau kita mancing ikan kamu apa yang kamu kerjakan ketika kamu mancing ikan kamu akan milih umpan yang terbaik kamu akan memilih alat pancing yang cocok dan kamu akan tinggal duduk menanti ikan mana yang mau mencapit umpan kamu, kamu tinggal tarik kan nah rejeki pun seperti itu cara mencari rezeki yang paling bagus adalah dengan cara dipancing. cara mencari jodoh atau perempuan yang paling bagus juga dengan cara dipancing sama. nah, cara mancingnya gimana mas Rul? cara mancingnya adalah kalau rezeki, dengarkan baik-baik, rezeki itu terpancing menggunakan tiga hal. yang pertama menggunakan sedekah dengan barang yang kamu cintai, oke? Okay? sedekah dengan barang yang kamu cintai. Yang kedua, rejeki itu akan terpancing menggunakan syukur yang dalam... ...dengan teknik yang kemarin saya ajarkan. Dan yang ketiga, rejeki itu pun akan selalu mendatangi diri yang berkualitas. Cuman tiga, sedekah, syukur, dan diri yang berkualitas. Kalau perempuan gimana, Mas Bro? Perempuan juga sama. Perempuan yang pas buat kamu akan terpancing menggunakan sedekah yang ikhlas... ...syukur yang dalam... Dan kualitas diri yang memang ada dalam diri kamu Kalau masalah sedekah mas bro, gue udah belajar dari lu kemarin, Alhamdulillah Kalau syukur, gue juga udah belajar dari lu mas bro, gue udah bisa bersyukur Nah tapi nomor tiga ini nih gimana nih? Maksudnya kualitas yang ada dalam diri itu gimana? Gini teman-teman Kamu, saya, dan semua orang yang ada di sekitar kamu Itu diciptakan Tuhan pasti ada kelebihan itu pasti Gak mungkin orang terlahir di dunia ini tanpa kelebihan Itu tidak mungkin Nah yang jadi masalah Tidak semua orang sadar akan kelebihannya masing-masing Ada orang yang mungkin sama seperti kamu Harus diingetin dulu kelebihannya apa Baru dia sadar, oh iya ini kelebihan gue Nah, saya memberi nama kelebihan itu dengan sebutan keunikan diri Setiap orang itu terlahir unik teman-teman Yang perlu kamu lakukan adalah kamu tetaplah menjadi diri kamu sendiri yang unik. Sekali lagi, kamu hanya perlu melakukan, tetaplah menjadi diri kamu sendiri yang unik. Nah, pertanyaannya gini Mas Bro, gua kalau lu kasih tahu cara menjadi unik, caranya gimana? Nah, saya akan memberikan poin-poin sederhana Tolong kamu catat kalau perlu Atau mungkin kamu dengarkan video ini berulang-ulang Hal-hal sederhana yang bisa membuat kamu Dalam sekejap menyadari keunikan diri kamu Oke? Okay? Dengarkan baik-baik Pertama, saya akan mengatakan dulu Apa sih penyebabnya kamu jadi susah menemukan keunikan diri Penyebab kamu susah menemukan keunikan diri kamu sendiri adalah Kamu menjadi tidak tahu keunikan diri kamu apa Karena kamu gampang terpengaruh dengan orang lain itu penyebabnya. Kamu melihat teman kamu lebih ganteng daripada kamu, kamu ngerasa jelek. Padahal kamu ganteng. Hanya versi gantengnya berbeda. Ganteng kamu mungkin hitam manis. Gak kayak teman kamu, gantengnya mungkin ganteng putih bersinar gitu. Tapi kamu hitam. Hitamnya hitam manis. Dia putih, putih bersinar. Sama-sama ganteng. Oke? Okay? Atau bisa juga ada hubungannya dengan pekerjaan. Mungkin kamu minder melihat teman kamu kerja kantoran sukses Padahal jiwa kamu jiwa pengusaha Kalau kamu minder melihat teman kamu sukses jadi karyawan Kamu akan berusaha untuk jadi karyawan Padahal jiwa kamu jiwa pengusaha Itu yang menyebabkan kamu kehilangan diri sendiri Karena kamu terpengaruh dengan mudahnya dengan orang lain Betul nggak? Nah, sekarang yang saya minta tolong kamu untuk lakukan adalah Pejamkan mata kamu Pertama, kamu sekarang pejamkan mata kamu Oke, okay? sambil kamu pejamkan mata Kamu pikirkan hal apa Yang baru saja terjadi dalam hidup kamu Yang membuat kamu bahagia ketika melakukan itu Coba, ada gak hal apa sih Yang baru saja terjadi dalam hidup kamu Yang kamu kalau ngelakuin itu tuh happy Contohnya, mungkin kamu baru main game happy Mungkin kamu baru main bola happy Mungkin kamu baru nyanyi happy Ada gak hal yang ketika kamu melakukan itu Baru-baru ini deh kamu happy? Coba pikirin, sambil merem, ada gak? Dari hal yang membuat kamu bahagia tersebut, kamu tanya, gue bahagianya kenapa ya? Apa karena gue mungkin main game? Apa karena mungkin gue ngomong? Apa karena mungkin gue nyanyi? Apa karena mungkin gue masak? Apapun yang menjadi hal penyebab kamu happy tadi, bisa jadi itu bagian dari keunikan karakter kamu Misalnya gini, mas bro, gue kalau misalnya megang benang, gue happy gak tau kenapa ya? Nah, bisa jadi keunikan diri kamu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan binatu Atau jahit-menjahit Itu baru soal kesukaan Begitu juga dengan pakaian Eh, kayaknya gue nyaman deh Kalau misalnya ke mall Gue cuma pakai baju kaos doang Sama celana jeans sama sepatu sendal Kayaknya gue kalau ngikutin temen gue dengan gayanya metroseksual Gue gak nyaman deh Nah, kalau kamu seperti itu, jadilah seperti itu Jangan meniru orang lain, itu kuncinya Sekali lagi, jangan meniru orang lain sedikitpun Jadilah diri kamu sepenuhnya, seuniknya Kamu perlu ingat teman-teman, tolong ingat baik-baik Uang tidak membutuhkan orang pintar Uang membutuhkan orang yang pintar memancing mereka Sekali lagi saya ucapkan, uang tidak membutuhkan orang pintar. Tapi uang membutuhkan orang yang paham betul bagaimana cara memancing mereka dengan keunikan diri mereka. Perempuan pun juga begitu. Perempuan tidak butuh cowok ganteng, perempuan tidak butuh cowok tajir. Yang dibutuhkan perempuan yang baik-baik ya. Yang dibutuhkan perempuan yang baik-baik adalah kamu yang percaya diri dengan keunikan diri kamu sendiri. titik Jadi sekarang, saya ngamul lagi kalau misalnya anak-anak pagar kehidupan bingung. Bingung mencari duit itu caranya gimana? Cara mencari duit yang paling efektif pancing dengan tiga hal tadi. Sekali lagi saya ingetin pancinglah menggunakan sedekah, pancinglah menggunakan syukur yang dalam, dan pancinglah untuk selalu percaya diri dengan keunikan yang sudah Tuhan kasih ke dalam diri kamu sepenuhnya. Cukup itu saja. ya Nah, terus gitu doang bisa dapat duit mas bro? Bisa. Asal kamu melakukan satu hal lagi. Nah, satu hal ini nih yang penting sebelum kita berakhir ya. Satu hal ini yang disebut dengan pemahaman akan kuasa Tuhan. Teman-teman, saya kasih tahu, mau kamu agamanya apapun, mau kamu percaya Tuhan atau enggak, di dalam semesta alam ini berlaku sebuah hukum. Hukum yang disebut dengan hukum kebijaksanaan Tuhan. Artinya, semua hal dalam hidup ini, mau kamu sadari atau nggak, semua sudah ada yang mengatur. Dalam semesta alam ini, ada yang mengatur rezekinya ke orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan jumlahnya pun pasti tepat. Nggak percaya? Nah, coba kamu pikirin baik-baik. Bagi kamu yang sekarang pernah bersedekah makanan ke orang-orang yang susah di jalan, kamu pikirin deh, kapan terakhir kali kamu bersedekah makanan ke orang susah yang ada di jalan? Sekarang kamu coba pikir, Apakah orang yang kamu sedekahi makanan di pinggir jalan waktu itu Menyadari bahwa pada waktu itu Dia akan mendapatkan makanan dari kamu Dia bakal ngira gak kalau pada waktu itu Dia akan mendapatkan makanan dari kamu Kalau dijawab dengan jujur Dia pasti tidak akan mengira Tapi dia dapat makanan dari kamu kan Kok bisa? Karena itu sudah ada yang ngatur Siapa yang ngatur? Hukum kebijaksanaan Tuhan Intinya saya ingin memberitahu gini Kamu boleh berikhtiar kamu boleh berusaha, tapi jangan berharap apa-apa Sekali lagi, kamu harus berikhtiar, kamu harus berusaha Cuman usahanya sedikit gak perlu banting tulang Sambil kamu mancing rejeki dan Kunci emasnya adalah dilepaskan Benar, dilepaskan Kamu boleh berusaha sambil mancing rejeki Tapi kamu jangan terlalu banyak berharap Karena yang membuat orang kecewa dan frustasi itu sebenarnya bukan rejekinya Bukan usahanya, tapi yang membuat orang frustasi itu adalah harapannya terlalu tinggi sebelum dia beraksi. Itu dia, ya. Banyak orang jadi sakit, banyak orang jadi stres, bahkan banyak orang menjadi gila. Hanya karena dia berharap terlalu banyak kepada hal yang disebut dengan uang. Nah, jadi caranya gimana, Mas Bro? Kamu lakukan trik saya memancing rezeki tadi... Kamu pancing rezeki sambil kamu ikhtiar sedikit saja cukup tapi tidak perlu berharap apa-apa. Kamu ikhlaskan hasilnya kepada Tuhan sepenuhnya, kamu gak usah ngarepin apa-apa, kamu hanya fokus untuk memancing rezeki sambil sedikit berikhtiar. Nah, ajaibnya di sini teman-teman. Ketika kamu memancing rezeki menggunakan sedekah, syukur dan komunikkan diri, kemudian kamu ikhtiar sedikit aja, lalu setelah itu kamu ikhlas kepada Tuhan hasilnya apapun, di situ ada keajaiban percaya atau enggak itu fakta. Oke, okay? ingat yang membuat kamu frustasi bukan pekerjaan kamu, tapi harapan kamu yang terlalu tinggi dan juga yang membuat kamu frustasi adalah cara kamu yang salah di dalam mencari rezeki. Dan kamu juga harus ingat rezeki itu dipancing bukan dikejar. Pancinglah rezeki dan ikhtiarlah sedikit. Sambil kamu tidak perlu berharap apa-apa, nikmati saja prosesnya, maka keajaiban akan segera terjadi. Kalau ini bisa terjadi dalam hidup saya, saya yakin ini juga pasti bisa terjadi pada hidup kamu. Praktikan apa yang saya katakan ini, dan lihat hasilnya, semua pasti akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.